Loh, agama ini penuh dengan perhitungan Loh, kalau agama enggak ada perhitungan besok di akhirat enggak ada yaumul hisab hari perhitungan amal amalmu yang baik dihitung ketemu berapa amal buruk dihitung ketemu berapa susuk taga <tokoh> maka saya secara pribadi dan tokoh-tokoh yang di panggung ini berharap dengan pendidikan yang diterapkan di SMK 1 BC ini kalian betul-betul menjadi generasi yang pelopor bukan yang pengekor yang perintis bukan pewaris yang pengais bukan pengemis yang penggerak bukan penggertak yang punya karakter bukan yang karaten yang terpelajar bukan yang kurang ajar yang beradab bukan yang biadab yang luar biasa bukan yang biasa di luar yang ahli dikir, bukan yang suka kentir yang ahli Al-Qur'an bukan yang ahli gendaan <tik> itu kalau dalam bahasa Al-Qur'annya disebut ulul albab Huh, aku terus enggak digatekno. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari no. laayatil lil albab. Allah. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu merupakan ayat-ayat Allah yang sangat bermanfaat untuk siapa ulil albab orang yang berakal siapa itu ulil albab al-lazina <tuh> yadhkurun <-tuh> wa qiyaman wa wa'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal-ard Rabbana maخلقta haza bautilu Subhanakafqina adzaban aladzim najadkuru Allah akhiya mawqudu wa ala junubihim orang-orang yang senantiasa berzikir baik dalam keadaan berdiri duduk maupun berbaring dalam segala situasi dan kondisi selalu berzikir menyambungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Taala zikir itu luar biasa maka subhanallah saya sangat bangga betapa di sekolah ini ada program tahfid tahfidil quran, ada bonusnya walaupun cuma 1 juta ya itu artinya akan pukulan telak untuk kepala dinas pendidikan kalau kepala sekolah aja berani 1 juta lah kepala dinas pendidikan wani piro aslinya <tik> ngono Anak terima mensupport tu, kape yo iso bro, support. Aku yo nyupot. Monolok. Pinteran saya kepala sekolah itu, hasilnya nutuk kepala dinas pendidikan. Maka nanti pampuan dari juta. Selama saya masih menjabat sebagai kepala sekolah di sini, 1 juta. Selama saya masih menjabat sebagai kepala sekolah, maksudnya ben rodok suwe jabatan ini. Ya nomor loro ya kepala dinase ben bantu ngono. Cek bantu ngono, Bro, iku maksude ngono. itu bagian dari berzikir membaca Al-Qur'an itu, bagian dari berzikir luar biasa membasahi bibirmu, lisanmu dengan firman-firman Allah, dengan kalam-kalam Allah. Itu akan menuntun akhlakmu, menuntun moralmu menjadi mulia. Dan agar Lambemu itu bahasa inggrisnya the jongormu itu uh, tidak kulina uh, meso lo orang kalau baca quran orang kalau berpikir pasti yang keluar dari lesanya itu ya ungkapan-ungkapan yang baik apa ada orang meso sambil baca we written <tuh -tuh> ya apa caranya praktek swanallah swanallah swanallah terus meso ini tidak makanya orang kalau mau zikir mau baca Al-Quran, pasti mulutnya terjaga dan pasti dia selamat. Selamatul insan, behave the lisan. Selamat tidaknya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lesannya. Maka kalau bisa upayakan ikut program ODOJ, ODOJ, one day one juice. Satu hari satu juice. Hari ini jus apel, besok jus alpukat besoknya jus mangga. Gitu. ya kalau bisa satu hari satu jus itu kan berarti satu bulan khatam sekali kan swanallah luar biasa satu tahun khatam lima, eh, 12 kali keberatan Wandai day setengah jus ya satu hari setengah jus dua bulan khatam sekali setahun khatam enam kali masih keberatan ya wandai day seprapat jus setahun bisa khatam tiga kali masih keberatan Wandai day one lempir Ya satu hari satu lemper masih keberatan? One day one rai <laughs> Ya satu hari satu ray loh satu halaman. Sopong ngomong raymu. Satu halaman yang minimal minimal one day one ayah. Satu hari satu ayat pasti lesan kita akan terjaga. Dzikir itu luar biasa. Siapa yang berzikir kepada Allah akan didzikiri oleh Allah. Siapa yang mengingat Allah akan selalu diingat dan diperhatikan oleh Allah muncul kebahagiaan dan kebenaran dalam hidupnya. Al Quruni, al Qurum, kepada aku, aku juga akan mendikirimu. Kayak gitu. Es. Yang kedua, wa yatafakaruna fihul kisamawati wal arq. Selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rasio juga dimaksimalkan. Ahli berfikir. Hmm, onone. Oh, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar ini berdoa dan berikhtiar ulil albab itu komplit mempunyai rungokke ulil albab itu komplit punya IQ EQ dan SQ intellectual question emotional question dan spiritual question gak asik blas ngono kok tepuk tangan yo Siye, yeah. nu lo biar semangat. Saya ulang, komplit mempunyai tiga hal ini secara terpadu, IQ, EQ, dan SQ, Intellectual Quation, Emotional Quation, and Spiritual Quation. Yeah. Makasih. <laughs> Yuk gendeng kabeh, suwe, suwe Mesti kepala dinas pendidikan gak nyongko ne aku isongin lagi, walaupun aku gak punya titel MPDI. Mau kalah harus yang model gunung-gunung. <laughs> Dipikir aku nggak bisa apa? Hmm, hmm, hmm, ya sorry lah ya <laughs> <laughs> Ini terpadu betul-betul terpadu, komplit. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ulul albab itu sering saya istilahkan ahli dikir ahli fikir, ahli ikhtiar takwa, cerdas terampil hatinya sensitif otaknya kreatif, hidupnya produktif ngerti pinter turioprigel, sergeb zikir, pinter mikir gelem nyopir dua musuh wani melintir mampu menghadapi masalah moralitas kreativitas, dan kriminalitas anggil gak bisa kata-kata ini ini tidak gampang Makanya yuk larang Jadi Nilai manusia sesungguhnya ada pada itu Kita malu kalau dibanding dengan negara lain Sungguh Kita itu dalam Al-Quran sebenarnya dibanggakan Dengan ungkapan Kuntum khaira ummatin Kalian adalah umat yang terbaik masamah siapa yang dimaksud yang terbaik ya negara yang mayoritas penduduknya beragama islam itu harus menjadi umat yang terbaik Allahumma silih ala muhammad